بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله نبيئا باعد اللهم صل على محمد وعلى محمد امبا Ya Bapak Ibu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita bisa silaturahim Bersilaturahmi juga di tempat yang mulia ini Alhamdulillah Jadi saya dengar juga ini pengajian pertama lagi ya Dulu udah ada setahun sekali tapi ya begitu ya Sekarang tiga bulan sekali, empat bulan sekali ya Cuma begini Saya kalau dari Bintaro mau ke satu tempat, kita nggak tahu nih mau ke Cengkareng misalnya, itu jalannya bisa macam-macam nggak? -macam bisa nanya ke orang bisa ya, nggak tahu nih kemana sono belok kiri dikit tanya lagi di sana, bisa juga pakai apa zaman sekarang canggih itu pakai apa? Waze, dibilangin macet apa enggaknya merah kalau macet ya, turn right turn left gitu kan? Nah kita ini punya wis manusia ini. wisnya apa? Al-Qur'an. Ya, cuman Al-Qur'an ini ternyata ya yang bikin saya jadi begini, kan saya tadinya sekolah di Den bareng sama almarhum Elfa sama Erwin Gutawa. Bertiga kita sekolah. Elfa ke Alam Barzah, saya belok ke sini. Ya, Erwin yang jadi ya. Nah, ini nggak tahu ada rahasia Allah di sini saya nggak tahu Nah cuman saya ingin berbagi ya, yang bikin saya jadi begini itu jadi mikir itu bukan orang Indonesia orang ter bule ya dakwahnya luar biasa sejuk nggak ada kesan galak kemudian dia tuh membikin kita berpikir bukan ancaman Cuman yang perlu kita tahu Dia tuh 12 tahun jadi orang Islam Tapi 10 tahun tinggal di Mekah 30 just masuk ke sini Dalam 10 tahun Bapak yang bisa baca koran dari umur berapa? Dari umur berapa? SD tuh Salat SD juga tuh Just 30 udah masuk belum? Oh, belum ternyata ya. Yang itu 30 justru sudah masuk, ya. Nah, kayak sekarang itu satu contoh. Saya sekarang eh uh, nih aku belajar sholat umur berapa ya? Alhamdulillah di umur 40 tahun. 40 tahun saya baru belajar loh. 39 enggak tahu tuh maghrib 3 rakaat, nggak perlu salat, namanya aja udah bukan ustaz saya. Ya iuk ke Ya, kira-kira yang ngasih nama saleh enggak nih? Enggak saleh, gaul yang ngasih nama ini. Bapak saya namanya Jamie Sumeru, dosen di tekstil, tapinya dia leader Harley Davidson, tuh. Berarti Soleh nggak tuh? Ibu saya dosen juga bahasa Perancis, tapi peragawati Soleh nggak tuh kira-kira? Hancur anaknya semua tuh ya. Untung di jalan kita diketemuin sama seseorang saya. Nah, cuman karena saya dari enam bersaudara paling bandel, jadi agak susah masuk ke keluarga saya itu. take time gitu, lama-lama Alhamdulillah, 2014 saya sudah kelar saudara kandung saya semua sudah haji 2014 maka waktu 5 tahun dakwahnya Ya. nah, dengan melihat gini coba, saya 40 tahun saya belajar alif bata umur berapa mi? Alhamdulillah di umur 41 tahun 41 tahun abata, babasa gitu loh ya Salat umur berapa? Salat, salat. mulai umur berapa salat 7 tahun baca Qur'an? 7 tahun pertanyaannya kenapa saya ngomong di sini Hanasnya dia ngomong saya disono dia ya oh beragama itu tempat jalur on the way kita mau kemana nih bapak ibu ngaji sholat zakat puasa haji berbuat baik mau kemana hah kemana tuh surga nggak ada yang mau ke neraka satupun Yang bandel banget aja tanya aja punya temen yang nggak sholat gak bandel banget lo mati besok mau ke mana? Apa jawab dia? Surga nggak ada yang mau ke neraka sama-sama nggak tahu loh itu lo. Ini fitrah berarti dari sononya udah ada mau ke surga. Nah. Ya, nah sekarang kita mau ke surga, makanya kita ada jalan ada wisnya nih petunjuknya nih kalau dapat rintangan ngapain aja? Ya, nah kemudian perjalan-perjalan uh, ini. Yang menimpa kita tuh ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ya. Dan kemudian dalam perjalanan ini ternyata tadi kebukti ya, oh saya 40, 41, beliau 7 tahun. Tapi saya ngomong, terus teman saya satu lagi kayak begitu, oh disimpulkan sama teman-teman saya itu ternyata beragama menuju surga, semuanya kan pengen ke surga nih. Ada empat jalur, mau yang mana nih? Jalur cepat, jalur lambat, jalur mogok, salah jalur, mau yang mana nih? Kalau mau jalur cepat, lihat di jalan tuh. Mobilnya harus apa? Harus Ferrari. Drivernya Hamilton, baru kencang. Ya, mobilnya Ferrari, drivernya ibu, kira-kira gimana? rumah sakit bisa itu drivernya Hamilton mobilnya odong-odong nggak -odong, bisa juga loh ya satu paket ini ternyata nabrak kanan kiri lo begitu tuh ya disebut sakit jiwa segala macam nah sekarang orang lihat saya luarnya biasanya langsung bilang apa aliran keras begitu ya kayak ini tahu nggak kenapa saya pakai saya dari tahun 98 baju saya begini loh nggak ganti-ganti udah Nazar Nazar sampai mati saya memakai baju model begini, bukan ini satu-satunya, terus banyak ya. Kemarin saya ditelepon bareng Misat, Bantu anak-anak itu untuk apa namanya? Bela negara. Tolong mainlah satu lagu katanya. Waduh, nyebur lagi saya ke panggung. Cuman saya bilang saya enggak bisa ini udah udah udah udah nazar saya pakai baju ini enggak boleh lepas. masalah pakai ini, mainlah di panggung pakai ini. Enggak bisa loncat-loncat, keseimbang pakai ini, ya. Umur juga ada yang memungkinkan. Nah, saya pakai baju ini, ibu tahu nggak? Kenapa saya pakai baju ini tahu nggak? Tahu nggak kenapa? Saya ini orangnya toleransi terlalu baik sama orang. Jadi kalau saya pakai baju begini nih, pagi keluar, sore udah kepleset loh. Karena toleransi sama temen gitu. Tapi pakai baju ini mau kemana coba? Yang mau ngajak aja nggak berani loh. Mau nyelamatin tuh si Reddy waktu ulang tahun di mana nih? Di Hatro Cafe, waktu masih di sebelahnya Sarina. Saya berdua sepupu saya, kan program pakai baju gini nih. Disuruh sama teman saya dari dari Putnam pakai, punya kantor sendiri pakai tujuh hari. Nggak pakai, dikasih tiga biji. Nggak suka, nanti buang, nggak usah masuk Islam. Saya orangnya senang challenge, ada apa sih pakai ginian. Tahun 98 banyak yang pakai gini. Nggak ada. Dilihatin orang kita pakai baju gini, tapi dapat doa berapa kali sehari. Tukang bensin, baru turun udah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, udah gitu kan, tukang bensin. Duduk di Senayan, setengah 12. belas. Kopi, azan, sepupu saya juga ikutan program terus. Ada azan sepupu saya yang ribut. Yuk, kita dilihatin orang, loh gila, salat yuk. Wah, salat ini gara-gara orang dulu mula-mula tuh, ya. Masuk ke sana ke mau ngasih selamat pulang tahun doang jam sembilan malam padahal di apa? Hapro Cafe. Baru turun body turun tuh. Bu tiga orang. Pak masjid di sana tuh pak katanya tuh nggak boleh masuk. Aduh, Alhamdulillah ini baju bagus banget. Terus di Bandung ada orang Bandung nggak sih di Bandung ada Bak itu enak banget itu apanya? Baso gorengnya dulu makan di situ nggak masalah. Begitu saya pakai baju ini baru turun, udah disamperin sama tukang parkir itu. Pak, di sini babi, Pak. Saya kenal tukang parkiran, cuma dia enggak kenal saya. Saya tadi rambutnya segini udah dipotong gitu. Lu ngomongnya baru sekarang, bukan dari kemarin-kemarin lu ngomong. Duh. Begitu gila kalau dia terus makan babi terus gitu ya. Allah Akbar. Nah, disinilah ternyata baju ini pelindung. Bapak enggak usah sibuk-sibuk pakai baju gini. Kalau pergi-pergi pakai topi haji aja begini nih. Coba deh mau ke mana pakai topi gitu. aktivitas nggak bisa kita maksudnya bisa. Allahu Ternyata ada kan tanda keislaman kamu supaya kamu aman. Makin banyak makin aman. Tapi kita kemarin bom apa namanya? Sahinah. Itu yang ngebom kan pakai jin. Pakai tisu, pakai kenapa kita ingin dipototin Ini hebatnya musuh Islam kita yang dicela jadi pengajiannya ditutup kemarin deh. nah itulah nah ini kan komplik seperti ini terus satu lagi saya kasih lihat ibu bapak sekalian ternyata di Indonesia ini islamnya akur apa enggak 85% kalau kompak hebatnya tuh enggak kompak ternyata ya Allah setelah saya sekolah baru tahu oh, banyak hal-hal ya tidak tahu Kalau kita mau ke Z, harus dari mana? Nggak bisa dari F. ya? Nah, sekarang kita pakai akal coba. Apa yang harus dibenerin dulu? Kan gini, sering nggak dimesti dibilangin tingkatkan iman takwa? Apa ini terus? Yang dijalanin apa tuh? Tingkatkan iman itu di mana dulu? Nah, ini nih yang nggak jelas nih, awang-awang semua. Kalau saya tinggal tegit-tegit, mau jalur cepat ini. Ternyata setelah saya... survei waktu saya bikin thesis di sekolah Institut Quran untuk S2 saya. Saya lihat Indonesia ini kenapa bermasalah dalam makrifatullah, mengenal Allah. Padahal Allah sudah menerangkan, tidak ada satupun yang luput seperti surat 6 Al-An'am ayat ke-59. Allah menerangkan. Nah, ini Quran ini waste nya kita nih. A'ud billahi minasyaitonir rajim. Wahing dahulu mahfatihul goibila ya allahu ha ilahu, wajallah mafilbari wal bahr, wamat pas kutmi warokin illah ya allahu, walladul matilat, walladrobi, wallayabisin illah fi kitabimubin. Dengan kunci-kunci semua yang goib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering Yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Allah Mahfud Bapak Ibu sudah dibilangin nih Yang ekstrim Daun, gugur Tidak ditulis daerah mana Berarti di seluruh dunia harus ada izin dari Biji kecil atau geludung harus ada izin dari Allah itu kalau yang kecil-kecil di, yang ditulis ini yang segera gini ditulis gak deh ditulis nah makanya coba cek deh bapak pernah ibu pernah nggak dulu lagi SMA SMA udah nikah belum, belum ya? nah dulu punya saya udah punya istri Sudah. Nah, waktu SMA pernah punya kriteria nggak gue kalau punya bini ini 1,2,3 gitu gak, ada nggak ada, ada semua atau sedapetnya aja macam-macam ya. Kalau ada, kita inget ingat Sekarang dapat cocok nggak? Iya, yeah, mulai bingung ya. Hah? Sekarang dapat cocok nggak? Masalahnya. Nah, udah ditulis sebelum diciptakan, udah ditulis jodoh kamu ini ada yang bisa sampai mat. Cuman kita nggak tahu tulisannya. Ini terus long live apa tengah-tengah break Kita nggak tahu. Tapi semua harus ada izin dari Allah. Jadi kalau ada izin dari Allah, sekarang kita tinggal Oh, yang menimpa kita tuh suka ma tidak suka kan? Gitu kan? Nah, jadi jangan takut. Di sini ada Lo Mahfudz. Mahfud itu adalah uh, program alam semesta. Laptopnya Allah, mereknya Lo gitu loh Supaya gampang nih. Lo Mahfudz itu super canggih. Super canggihnya seperti gitu. Kalau di dunia sekarang uh, laptop paling canggih apa mereknya? Apple. Apple yang bikin siapa? Steve Jobs Steve Jobs yang bekerja organ mananya tubuhnya otaknya Steve Jobs ada yang bikin gak Allah Allah bikin laptop sendiri pasti canggih itu ya. makanya ditulis semuanya jangan takut yang nggak enak ditulis, coba lihat surat 57 uh, Al-Hadid ayat ke 22 Allah berfirman, ngasih info lagi nih Ma aṣaba min musībahin fil arḍi walā fī anfusikum illā an nadra'ahā inna dhālika 'alallāhi 57 ayat 22 Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Loh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya sungguh ya demikian itu mudah bagi Allah jadi Bapak Ibu, kalau dapat bencana bencana tuh bukan berarti tsunami doang loh, menimpa bumi dan diri kamu menimpa diri kita tuh misalnya apa, hilang handphone bencana gak tuh, bencana juga terus apa lagi kalah tender bencana juga tuh ya, nah udah masukin tender, kalah lagi ya. nah sekarang kalau ada bencana harus bilang apa katanya, dibilangin diwis dibilangin nih Di surat 2 ayat 155 156 di sini disebutkan kalau dapat bencana untuk manusia ya untuk untuk alam lain lagi. Allahu billahi min syatond rajim waladab lana kum bisyri minal khalfi walju Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNyalah kami kembali. Jadi sekarang kalau tender kalah. kalah langsung jangan kenceng-kenceng cuma di dalam ya. sama ini jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang gak suka bapak, ibu kalau jalan ke mall ketemu seseorang ngelihat teman suka kita ketemu dia bilang apa tuh libatkan Allah kalau mau tenang katanya bilang apa kalau suka alham apa artinya alhamdulillah segala puji hanya bagi uh, kalau nggak suka Ini barusan nih, Innalillahi wa inna ilaihi ketemu dia lagi gitu ya. Tapi di dalam diajarin zikir itu jangan kenceng-kenceng katanya di luar, jangan di dalam di luar mulut, tapi di dalam. Ini udah dibilangin, coba lihat surat 7 ayat 205. Zikir diajarin nggak dipakai, malah pakai toa gitu zikirnya. Ya, yeah. Aljabirah mina satu rajim Al-Araf ayat 205. Fatskur apa kafinal, stadar wawakifah, wa dunal jazliminal kawil gubuliy wal asfal walata kuminal qofilid. Dan ingatlah Tuhanmu dalam dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Mulai sekarang, biasakan kita menyebut nama Allah di dalam hati. Ini harus latihan loh. Ternyata lain. suka dan tidak suka. Mulai sekarang Bapak Ibu boleh boleh coba apa yang saya coba beberapa tahun lalu tahun 99 saya latihan ini. Tidak ada apa-apa, bilang la ilaha illallah. Di dalam tapi orang enggak tahu sebelah lagi zikir. Kita lagi zikir dia enggak tahu. Ya. La ilaha illallah tapi harus ngerti katanya, tadar wa khaifa dengan rasa rendah diri. Jadi harus ngerti la ilaha illallah artinya. Ah. awali perbuatan dengan apa apa artinya tuh mulai sekarang buka komputer bilang apa nanda tangan di dalam tuh buka handphone benar bismillah di dalam kabarnya baik kabarnya jelek tuh kalau ada kaget baru bilang apa tadi apa artinya Ku mohon ampun, baloh jangan ngomong nggak ngerti dan nanti ada ayatnya lo. Kau nggak ngerti, setan datang katanya. Ya. Nah kemudian janji pengajian besok ngaji jam setengah lima. Ah bisa kita bilang apa kalau bisa? Insya apa artinya tu? Jika Allah mengizinkan. Kalau nggak bisa. nggak bisa mah nggak bisa aja mudah jangan ngomong apa nggak bisa nggak bisa maaf assalamualaikum gitu tuh ya sampai diajarin sama Allah apa kalau lihat yang cakep bilang apa pak masya Allah boleh apa ya atas kehendak Allah satu lagi apa subhanallah subhanatu asal katanya sabaha sabaha tuh jauh dari pasaran mukanya nggak pasaran orang mukanya kayak kita ini ada yang lain sendiri subhanallah Allah menciptakan lain gitu ya Ya, ibu kalau lihat yang cakep bilang apa? Subhanallah atau Masya Allah. Nah ini ada hukumnya lagi. Satu kali halal, dua kali haram, tuh. Subhanallah balik ke sini, balik lagi udah dicatat atit itu loh, ya. Makanya satu lamain aja sampai habis Subhanallah boleh itu, ya. Lihatin lagi boleh. Kalau saya selama jadi belum jadi kayaknya nggak apa-apa. Kalau saya diculak sama dia itu, Ustaz lu katanya gitu ngeliatin, gak boleh. Gue kalau liatin laki-laki lebih parah lagi gitu ya. Allahu Akbar. Banyak aturannya Pak. Jadi Ustaz ternyata disuruh ngalah melulu kita kalau ada masalah tuh. Kamu kan Ustaz ngalah gitu ngomongnya ya. Allahu Akbar. Nah ini, dan saya gak ada cita-cita. Cuma saya transfer apa yang saya kerjakan yang bikin mindset saya belok gitu. Terutama pas umur saya 40 waktu itu. Nah... 40 itu arbainal itu apa ya kalau bahasa kita tuh ini eh uh, apa nih? Huh? Lampu kuning. Lampu kuning udah 40 tuh mulai mulai ini apa uh, dimudahkan Allah untuk ketemu malaikat Yang bikin kita ke surga kan bukan bukan ibadah kita, tapi malaikat ter, uh, rahmat Allah kan? Nah malaikatnya itu datang setiap wabidah laili Sepertiga malam terakhir. Jam 1 sampai subuh itu orang kalau udah 40 ke atas. Nggak pakai alarm bangun loh. Betul nggak? Bangun nggak yang udah 40 ke atas? Kemana? Ini dia masalahnya nih ya. mana ke toilet? Nah dari toilet kemana terus? Tidurlah lagi apa salat Oh, sholat bagus ya. nah ternyata nanti bapak ibu kalau sampai umur ke 75 kayak ibu saya waktu itu telepon saya, nggak bisa tidur jam segitu loh ada malaikat rahmat terus suruh banyak beribadah jam segitu ya cuman saya perkenalkan setan yang mengganggu ibadah sehingga ibadahnya nggak naik, garansinya nggak turun, nah ada nggak orang sholat tapi berbuat maksiat ada gak ya banyak ya Sholat tapi nggak benar nih orang gimana nih. Sholat sekat puasa haji KPK Cipinang. Banyak kan tuh. Nah, berarti gak beresnya di sholatnya nih ya. Oh saya ingatkan ya. Sekarang kita pakai hati. Perbaikan itu dari mana dulu. Nah kita bikin. Kita disuruh berpikir. Islam akan hidup dan berkembang di kaum garun. ini. Baik saya pinjam mas ya. Ini perjalanan kita nih. Dari sini mau ke sini. ini surga nih, misalnya putih nih ya surga ya, loh ini surga saya tanya dulu, yang bisa masuk surga itu siapa? siapa yang bisa masuk surga? orang apa? takwa, taat sama Allah, baru bisa masuk, yang enggak, enggak bisa loh orang takwa orang takwa itu, orang yang dapat apa? Hmm? hidayah, petunjuk, enggak dapat hidayah, enggak bisa loh Nah untuk dapat hidayah pas balik, untuk dapat hidayah hidayah tempatnya di mana? Hati, hatinya harus apa? Bersih, berapa persen bersihnya? 100 persen. Kalau yang 0 persen bisa nggak? Umar bin Khatab, kok dikasih sama Allah? gak pernah ngapa-ngapain, lemak sia terus dulunya loh. ternyata kalau orang yang tulus jujur total, walaupun negatif baik hati tapi negatif ya? kayak gini loh saya sama almarhum senior saya sama gitu itu kita baik hati tapi negatif gitu loh. ada kita pulang dari Tanamur tahu Tanamur enggak dulu atau dari stadium ke tahun-tahun 90an lah gila gilaan nah itu pulang dari apa tempat-tempat begitu itu tuh lewat zaman dulu pas hansip kan ada teman-teman kita yang kurang beruntung hidupnya gak punya duit tapi pengen mabok gitu loh. dia belilah anggur orang tua diminum kan mabok sebotol itu ya kita sampurin tuh baik hati tapi negatif Lau kalau mabok pakai itu bahaya. Ini pakai sifat legal yang benar kalau mabok gitu kan mabok lah yang benar. Total baik hati gitu tu sebenarnya bodoh hiu. Allahakbar. Pakai pil koplo kadang mabok kita samperin bahaya pakai itu. Minum susu dulu minum susu makan nasi sedikit ini dari Belanda seperempat aja cukup. hmm Baru itu baik hati tuh kita ya, baik kan? Nah, cuma negatif gitu. Ternyata masih bisa dikasih, tapi yang citik enggak dikasih lo, ada saudara kita, saudara saudara istri-istri saya tuh. Tahajud, salat subuh, bohongin orang. Gimana tuh? Berarti nggak naik dia dia tahajud, tahajud, soal ke subuh ke masjid lagi habisnya. Ke masjid siangnya udah ngebohongin orang. Jadi salatnya nggak ada dampaknya ini. Kenapa ini? Oh, mulai sekarang kita Ternyata hidayah itu hati harus bersih atau kotor sekalian gitu loh. Kalau setengah-tengah susah. Yang naik purnya doang loh ya. Nah setelah kalau kita dapat hati kita bersih. Kita kenal siapa dulu? Kenal kita dulu. Kenal kita dulu. Apa kenal Allah dulu? Hah? Bapak ibu banyak mikirin siapa? Banyak mikirin Allah atau banyak mikirin diri sendiri? nah makanya akan kenal diri sendiri dulu setelah diri sendiri kenal baru kita bapak ibu yang 40 tahun ke atas mulai suka nyebut nama Allah gak? kalau ngaca astagfirullah gue subhanallah udah ada uban gue ya nah menyebut nama Allah baru tuh kenal Allah setelah kenal dirinya nah untuk kenal Allah ada di mana? Kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh gini. Ada di mana itu? Quran. Lihat nih, orang yang pakai Qurannya bener ya syari, dia akan kenal siapa? Kenal Allah, kemudian kenal dirinya, hatinya jadi bersih, masuk hidayah, jadi orang bertakwa, masuk ke tidak ada surga tanpa nggak bisa. Cuman masalah. sekarang, saya survei, kenapa Indonesia maaf ya Indonesia itu berapa persen Islamnya 85% tapi saya lihat di eh, apa, book pinter di internet kita masuk lima besar korupsi maksudnya <guluh> 85% Ya, nah, kenapa negara ke New Zealand yang saya datang ke sana 1% Islam, kendaraan uh, pemerintah di dijalankan oleh Orang-orang non-muslim bahkan disebut ateis. Tapi ternyata dia negara terislami di dunia. Ini kan jadi pertanyaan berarti tadi. Allahu Akbar. Satu aja saya ceritain. Saya di sana dua minggu lebih. Amazing semuanya. Yang paling amazing sekali masuk ke ini. Supermarket. Nggak ada kasirnya kan mu di sana. Beli cetet, cetet, cetet. Bayar kartu. Oh, udah pulang. Ini kalau sistem ini ditaruh di Carrefour Kira-kira gimana? habis gak sehari itu <laughs> gini oh ternyata kita banyak yang tidak mengenal Allah karena setelah saya belajar Quran ada 11 kali di Quran disebutkan begini wahua ma'akum a'ina ma tum wallahu bimata maluna basir dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada dan dia selalu melihat apa yang kamu kerjakan itu kalau tahu begitu kira-kira berani macam-macam nggak tutup pintu aman nggak ada orang dia nggak tahu ini nyata terus ya ah nah sensitivitas ini hilang karena saya survei satu bulan lebih pakai mobil nih dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur sama teman saya berdua kenapa kita bermasalah cari 600 responden tanya dari berbagai level ternyata keluar angka orang Indonesia kalau baca Quran 94% lebih itu ada 8 surat favorit kalau baca Quran 94% suratnya itu, itu terus Yaitu suratnya Yasin, Kafir, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk, Sajadah, Yusuf, Maryam. Benar enggak? Betul ya? Umum 94% enggak semua? Salat, nah ini nih 97% lebih ada 6 surat favorit. Al-Ikhlas, Falaq, Anas, Wal-Asri, Ina'ataw, Ina'ataw, Ina'ataw, Kafihun. Benar gak? Betul. Dari tahun berapa tuh pakai surat Yusuf? Dari SD gak ganti-ganti ya. Oh berarti kalau dari jalur tadi cepat, lambat, mogok, salah jalur. Ini yang mana kita nih? Mogok. Kalau mogok, setan didorong ke jalur lambat apa ke jalur salah jalur? Makanya tuh uh, apa kameramen di MNC Muslim nanya ke saya. Jenguknya panjang loh. Ustad katanya kalau Abis subuh baca wakiyah tiga kali Utang-utang lunas, benar apa gak sih itu? Ini mulai salah jalur nih Wakiyah nyeritain kiamat dikonversi ke soal utang Tuh Masuk, setan itu Ngelus-ngelus apa ngecitak? Ngelus-ngelus loh Masuk ke ibu-ibu yang salehah Tuh Waktu hamil dibacain apa? Yusuf sama Tuh ya Sekarang jangan pakai suratnya dulu. Kalau ibu periksa 111 ayat Yusuf dan 198 ayat eh, Maryam. nggak ada satu pun untuk keluarga kita. Loh. Itu kalau pakai dalil. Loh. Tapi kalau pakai logika, misalnya Pak, Biar cakep anaknya kan? Ibunya pesek, bapaknya pesek, anaknya dibacain Yusuf jadi mancung. Kira-kira bapaknya marah tidak? Ini anak siapa ini? Gitu ya. Oh, itu pakai logika aja udah begitu kan gimana nama bapaknya mukanya ya nah sekarang nggak apa-apa pakai Yusuf Aryam silakan tapi ganti niatnya bukan anaknya cakep tapi untuk ibadah nah karena saya kasih PR bapak kalau mau jalur cepet lulus dulu ini saya kasih PR sekarang di sini nih tiga bulan lagi empat bulan lagi dikasih PR di sini kalau lulus itu nanti kalau udah sampai sini nih satu dua tiga empat lima enam bab hidayah uh, mungkin ya kasih saya kasih tahu yang yang ini ya yang seleb ya siapa uh, Reni Jayusman? Pernah dengar Reni Jayusman? Itu sekarang pakai hidap pakai hijab setelah pakai ini. Nah cuman pakai hijab pertama kalinya ini yang suka ustadz ustadja nggak toleransi. Kalau orang baru belajar Itu namanya apa tuh yang paling bawah tadi? Tauf. Tau dinaikinnya kemana? PKA. PKB, SD gitu loh. Jadi sekarang ini pertama kali pakai hijab itu. Hitam. Motifnya tengkorak sama daun ganja. Gimana itu? sama orang-orang itu. Gila loh. Gila. Nanya ke saya. Kita yang saya lakukan apa? Kata Rasul, wa yasiru wa tu'asir tanafiru. lapangkan saudaramu itu jangan disepitkan buat mereka tenang, jangan bikin mereka lari itu rasul yang bilang saya nggak pernah bikin peraturan galak-galak, teman-teman saya banyak yang galak tuh, makanya saya ini pakai yuk, gue dimarahin pakai kerurung ini gak boleh subhanallah, bagus, tuh padahal jelek, ya besarkan hatinya lihat, lo tahajudnya berapa sekarang dua, empat megin begitu sebelah saya ya. 11 naik hilang sendiri tuh. Pakai yang polos dia kemana mana tuh? Wasiat polisi ilmu ada 11 kali tuh. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bisa diubah. taste orang bisa dirobah sama Allah. Mindset virus bisa dirobah. Kemudian karakter bisa dirobah. Pak, Bapak nanti kalau buka YouTube apa internet, ketik nama saya, lihat dulu deh. Saya kan bajunya nggak begini dulu. Sekarang saya nggak bisa nggak pakai baju gini dirobah sama siapa kan? Tapi harus ada usaha dulu. Makanya dibilangin kamu satu langkah, aku sepuluh langkah menyambut kamu. Kamu berjalan, aku berlari. Masalahnya kita maju apa nggak nih? Nah, kita adakan kemajuan sekarang, ya tentang tentang Alquran. Jadi kalau saya bilang ke jamaah-jamaah saya, teman-teman saya, coba dulu. udah lulus baru kalau ninggalin. Kalau belum lulus jangan jangan berhenti. Coba dulu, ya. Ini Quran kita perlakukan sesuai dengan yang menurunkan. Allah Allah udah bikin surga Harus hasil Quran. Nah, sekarang Quran disebutkan sebagai wis. Angkanya di surat 6 Al-An'am ayat 115 sudah diterangkan kondisi Quran di sini. Al-tilb eleven surah rajim wa tamat kalimatur rabbika sidda wa wa'dla alim Surat 6, ayat 115 Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil Tidak ada yang dapat mengubah firmannya dan dia maha mendengar, maha mengetahui Sempurna, maksudnya apa ini? Bapak boleh lihat translate-nya, terjemahnya ya Cari, ada enggak satu kata yang punya kesan basi? Ini tahun 600 masalahnya nih Quran nih. Kita baca novel, tahun 60, dibuka udah ketahuan tuanya tuh. Waduh, dibuka tua banget. Baca Quran, gak ada yang tua loh. Update semuanya loh. Subhanallah ya. Nah inilah, telah sempurna. Paling benar dan adil dan tidak ada yang dapat berubah kata-katanya. MasyaAllah. di sekolah saya. Makanya ustaz ustad papan atas tuh nggak ada yang berani itu dulu diundang ke tempat saya. Karena yang dengarnya semua hafiz 30 juz, mau ngapain coba? Kalau salah ketahuan lo di sana lo ngomong loh. Kalau saya salah di sini Bapak tahu enggak? Aman di sini ya. Tapi kalau di sekolah saya, wah, mau ngomong apa dia? Nah kita udah tahu semua. Ya, subhanallah itu setiap 2 tahun wisuda 100 sampai 105. Quran, baru satu tempat itu. Jadi kalau bilang awas ada surat baru, enggak mungkin. Orang komanya dipindahin aja udah ketahuan kok. Di sana wakafnya dipindahin udah ketahuan amanah anak anak tuh. Yang saya enggak yang enggak habis pikir sampai sekarang, kenapa yang diambil Allah anak-anak pinggiran, orang kampung semua loh. Saya masuk ke sana umur 43, sekolahnya reguler. Kita kira ketuaan enggak tuh? Hah? Saya dikasih senang yang nggak cukup dari terjemah, nggak cukup dari tafsir, harus sekolah nih. Senang dikasih sekolah. Ternyata datang ke sana saya telepon kan. Ada ada batas umur nggak nggak ada pak. Oh, datang ke sana nggak ada yang tua ternyata. Anak-anak yang datang saya tanya seumur-umur anak saya 19 tahun. Kamu ke sini ngapain? Daftar pak. Dari mana? Gontor. Gontor. Mati ya. dari Semua dari pesantren loh. Saya kan enggak ada bikin pesantren sama sekali. Masuk ke sana daftar, nah tambah kelas satu waktu daftar tuh. PO-nya nanya, "Pak, anaknya nggak dibawa, Pak?" "Nah, ada dia." "Anak sekolah." "Oh, Bapak yang sekolah gitu sekolah." Nah, ini bedanya Allah sama kita ya. Manusia begitu masuk di ditres. "Ahmad, kamu dari mana?" "Pesantren Budiman." dari Alhuda, semua dari pesantren tuh, untung nama saya Y paling belakang kan oh. itu dari tangan aja kelihatan begini gini pas saya begini tangannya Bapak dari mana pak? soalnya, soalnya Tuhan saya sama dia gitu. dia 35 tahun dosen itu saya tuh. itu uh, saya 43 gitu Bapak dari pesantren mana pak? saya dari Al Tanamur. <laughs> nggak ada di mapnya dia, nggak ada tuh makanya begitu bubar nanya Pak Otan di mana Pak? Kata, nah, inilah ya, oh kalau orang tuh di trace, tapi kalau Allah lihat, untuk mulai dari sini kamu tidak lihat awalnya siapa, ya, tiga ayat saya kasih ke Bapak ya tiga ayat ini yang bikin teman-teman saya yang ancur-ancur mau ke masjid loh yang terakhir, yang mau ikut masjid dan belajar sama saya itu si siapa? Berry vokalisnya San Loco, tahu tuh. Aduh, itu kan tatunya banyak. Tapi sekarang ahli masjid Subhanallah. Setelah saya bilang ini tiga ayat ini saya bawa semua. Jadi teman-teman saya sekarang yang udah 40 ke atas, kan umur kan suka lupa kalau tua, betul enggak? Kelihatan tak KTP baru kelihatan, gila gua udah tua ya gitu kan ya. Atau baca anak umur 40 tuh expire age tuh. Jadi kalau baca mulai begini nih. Jamaah ya. Lah. Turun tangga mulai pegangan umur 40 coba deh. Dulu ter begitu aja kan ya. Naik turun pegangan sekarang nah itu ada expire kaki sekarang. Makan ini bisa salah, itu salah ya. Tuh ya. Kata istri saya sekarang enggak makan juga naik terus berat badannya tuh ya. Sejum dikit kendut lagi ya. Allahu Akbar. Nah, saya kasih lihat ayatnya. Satu, Allah tidak melihat awalnya seseorang untuk memulai ini enggak dilihat. Sebuah surat Al-Jumuah 62. Ayat nomor 2. Allah berfirman, "A'udzubillah minas syaitonir rajim. Huwal ladzi ba'atsa fil ummiyyina rasulaminhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitabata wal hikmah wa ing kadhum min Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Menyucikan jiwa mereka Dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatannya nyata Tuh orang sesat yang dipilih Bukan rahib-rahib di gereja yang dipilih Tapi orang sesat Umar bin Khattab sama bapak dosanya gedean mana kira-kira Udah pernah ngubur bayi belum perempuan? 6 dia 6 kali loh, baru itu aja tuh belum derangkan masternya belum belum maisirnya, judinya dosanya gedean dia sama kita tapi kenapa dia masuk bisa masuk surga tanpa isap oh kita juga bisa cuman satu, ingat Allah tidak melihat awalnya seseorang, gak ditanya nanti dari mana, gontor apa dari eh, apa tanah mur dari eh, stadium, enggak ditanya itu ya Dari apa namanya biwan gitu nggak ditanya. Yang kedua semua dosa diampuni karena teman-teman saya pakai tato banyak. Saya cuma tanya waktu bikin, atau tahu nggak tato, tato dosa? Nggak tahu, no problem. Udah. Kalau udah tahu dosa bikin baru masalah itu. Tapi kalau nggak tahu, nah kalau saya alhamdulillah pak rocker satu-satunya nggak ada tatonya saya kayaknya. Saya punya pengalaman buruk soalnya umur 10 9 10 tahun waktu itu kelas 3 SD. Adiknya kakek saya meninggal, tato-nya -tato penuh. Jadi waktu dibandingin tuh saya lihat gambar apaan, ya udah kusut-kusut, umur 70-an ya. Udah jelek banget tuh gambar, -gambar macan, udah nggak jelas tuh gambar apa. Tuh. Teman saya sekarang mulai nih, DJ. DJ kan ada pengajian ya Pak, bikin sekarang. DJ Club Indonesia bikin pengajian, uyang tuh gak jadiin yang begitu tuh. Kocok-kocok-kocok sama gitu. Cuman karena saya customernya, nya nah jadi nyambung gitu. Sekarang udah mulai, pulang suka dikerok saya. Saya bilang, itu dikerok gimana ceritanya tuh? Orang tato banyak dikerok kan bingung yang ngerok juga yang mana nih ya. <gülüyor> Allahumma kemarin, saya lihat, aduh ini kalau di tato tuanya pasti jelek. Nah ada itu tuh. Kesatu itu, kedua tato itu kalau udah macan, macan sampai mati, nggak bisa ganti kan ya. Hmm. nggak bisa, mendingan saya dilukis saja deh. Nah saya keluarnya kayak pakai tato dulu pak. Oh, rambut panjang padahal dilukis. Alhamdulillah enggak ada satu titik pun saya tato di situ. Ya, tato terus kemudian bikin maksiat semua diampuni. Saya kasih suruh baca surat Anisa Surat berapa? Ayat ke-48. Karena dari Quran jadi enggak bisa dihantam sama siapa-siapa ini. Kalau TV-nya saya terjemin, "Innallaha la yaghfiru aysharaka bihi wa yaghfiru madhuna dzalika liman wa may billahi faqad dharta isman azhima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia gandaki Barang siapa mempersekutukan Allah maka sungguh dia telah perbuat dosa yang besar Semua dosa dia mampuni kecuali syirik Jangan takut kalau sampai sini belum mau masuk itu teman-teman saya Begitu saya bilang yang makin gede dosanya makin oke Ah oh yang benar loh. Gitu kan ya? Soalnya ada yang sholat umur 45 loh. Lebih parah dari saya itu banyak. Ya? Makin dosa lo, makin gede makin oke. Okay. Kenapa? Punya dosa 100 ton. Tobat, iman, amal saleh Dalam kondisi begini kita berjalan terus mati. Dosa kamu aku ganti menjadi kebaikan. Tuh, yang banyak dosa enak gak? Yang sedikit malah nanggung kalau saya bilang. ya. Cuman masalahnya begitu ngebikin jangan dibikin lagi pas ngebikin pas check out kan celaka itu ya. Nah ayatnya surat al furqan 25 ayat ke 70 ini yang saya kasih suruh baca mereka sehingga mereka mau belajar salat mau belajar quran ya karena ada next life ya kita kan ketemu lagi nih di sana. Nah di sini disebutkan al tibdilah minas syaitanul jin. Ilah mangtaba wa amana wa amil salih angulai ikayubadi Allahu sayyati khasana wakana Allahu kafurrahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, maha penyayang. Tobaat, iman, amal soleh dosa kamu yang dulu diganti jadi kebaikan. Enak yang banyak dosa itu Ya ini semangat teman saya. Alhamdulillah, udah mulai taubat ya. Tapi lu bikin sekali lagi nampel lagi lu semuanya yang kemarin tuh. Jadi takut dia. Apa? Jangan-jangan ini hari terakhir kita loh. Besok nggak ada iya ya? Wah baru tuh. Karena teman kita ada yang tidur nggak bangun lagi. Begitu kan ada. Orang kayaknya aman gitu. Terpoint tahun 2020 kayak masih hidup aja kita ya. Nah itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kita tahu. Kita gak pernah tahu kapan kita akan Apa namanya Check out yeah. Nah Perjalanan ini yang harus kita kerjakan Satu mumpung baru mulai ya Jadi satu majelis Disebut sukses apabila apa Parameternya apa kira-kira di Jakarta ini Ini majelis bagus nih apa tuh Jamaah ini bagus Apa tuh Biasanya ya Yang disebut bagus, pengalaman saya selama ini yang banyak jamaahnya parkir mobil susah, nah itu yang bagus tuh. Ya, makanya kita minta parkir dulu ya. Padahal bukan itu jamaah paling bagus itu jamaahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu jamaah Rasulullah yang dulu bukan yang di itu tuh ada tuh. Jamah Rasulullah kan ada yang di puncit tuh ya galak galak gitu, ya. Nah jamaah Rasulullah dulu Rasul Memberi pengajian Sepuluh orang Banyak apa nggak jamannya sepuluh orang Sedikit Sepuluh Tapi 13 tahun pengajian Sepuluh-sepuluhnya masuk surga tanpa hisap Tuh. Berarti semua udah dijalani Nah kita hitung sekarang Yang udah dijalani sampai yang belum ya Kita lihat di surat 64 Atau gabung R11 bisa dicek nih kita Bapak salah tadi kecil nah, Apa tengah-tengah Enggak ngomong Jumat tadi salat enggak? Salat, ya. Surah 64, ma asaba minkum bi isthilah wa may yu'min billaahi yahtiqalbah wallahu bikulli syai'in aliq. Tiada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak ibu kita tes ayat ini ya Barang siapa beriman kepada Allah Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya Nah jadi kalau saya tanya Ini kan orang beriman semua nih Kalau saya tanya pakai hati Pasti jawabannya sama deh Pasti Nih, udah menikah belum nih? Udah Udah Nah coba ya, hablu minas dulu yang Ringan aja dulu Ibu-ibu jawab coba, pakai hati ya Kalau dimarin suami itu bagusnya diam apa ngelawan Pakai ini, diam ya. Banyak diam banyak lawan. Ah, <tuh>, ya, sama lo. Nih bapak-bapak coba Pak, tolong jawab pakai ini pak ya. Bapak kalau cari duit tambah objekan ini itu ini itu, istri nggak tahu dapatnya berapa nih? Kasih semua apa sebagian? Bingung mukanya ngejawabnya tuh. di sini semua di sini sebagian tuh itu hablumin danasnya sekarang hablumin Allahnya coba coba tolong dijawab semua pakai hati ya yang paling dalam ini suara Allah loh dibilangin loh baca Quran itu bagus malam Jumat bulan puasa atau tiap hari sama tuh coba mundur Jumat kemarin ke Jumat sekarang tiap hari enggak ah itu dia tiap hari kenceng loh bukan jodoh tuh salat Salat perempuan. Bagus awal waktu apa suka-suka? Awal waktu. Awal waktunya subuh doang apa lima-limanya? lima nya Coba cek kemarin hari kemis, ya. Subuh. Awal waktu enggak Awal duhur. Astar. Beda nggak jelas semua nih. Maghrib di satu, ya. Semua awal waktu kencang mukanya lu. Bapak-bapak nih, pak Salat ini bagus jamaah apa sendiri? jamaahnya jumatan doang apa lima-limanya lima-limanya coba kita cek kemarin hari kamis subuh jamah gak gak udah gak ini tawaran loh ya oh bapak bisa sholat jamaah tiga hari berturut-turut di masjid lima waktu itu baru dikasih cita masjid loh saya ini ngalamin soalnya dari benci jadi senangnya jadi nyari itu ada ada probah bapak udah dikasih cita masjid belum? ibu dikasih belum? Cinta masjid. Oke gini kalau lagi jalan nih. Lagi liburan apa-apa. Masjid bunyi nih. Pintunya kebuka. Allah SWT. Belok apa terus? Bingung lah gini. Kalau udah dikasih cinta belok loh. Kalau belum bisa terus. Nah ternyata cinta enggak dikasih gitu aja. Harus fight. Kayak bapak ibu mau masuk S1. Mau dapat ijazah S1 berapa tahun sekolahnya? Kalau 4 tahun itu 18 berarti. TKA, TKB, SD, SMP, SMA Coba hitung tuh Baru dapat Waduh, saya 4 bulan baru lulus itu Jangan tertinggal takbiratul ihram. Bagaimana oh, rekaman di Pluit Jackson Kan gak ada masjid tuh Waduh, ini setengah jam lagi Ah, jangan kemana Nah ini nih, pintu-pintu dibukakan hidayah ketika kita mencari Telat lagi, ulang lagi Jadi gini, Senin lulus, Selasa lulus Rebo kepleset, kemisnya satu lagi lho Awal waktu di masjid, dia tuh? oh Jamaah, jamaah. Nah ini tapi nanti ada ruhsoh, ada keringanan keringanannya Ibu juga awal waktu. Coba, ibu termasuk yang udah nungguin apa yang ditoyor sama azan? Toyor ya, lagi jalan. Eh udah asal lagi nah itu ditoyor itu namanya. ya. Jadi mulai sekarang ibu mau memperbaiki diri. 15 menit majuin itu alarm azan. Azan kita nyari dulu di mana sholat. Nah bapak juga gitu tuh. Coba dulu, ternyata dulu saya gara-gara gini terus jadi seneng, jadi Ustad terus tuh. Kan saya tanya ini kenapa nggak ada cita-cita? Eh antum? Mulai taat sama Allah seperti Rasul Rasul sholatnya sendiri apa jemaah? Tuh kita ngikutin Rasul dari segi waktu. Tapi harus punya fondasi tiga hari berturut-turut Sabtu, Minggu, Senin. Coba pasti nggak bisa. Coba lihat ntar deh. enggak soalnya enggak ada yang bisa lulus langsung teman-teman saya semua ini yang rajin doang nih yang rajin banget nih Sabtu lulus, Minggu lulus, Senin ke Pleset satu Selasanya satu lagi Selasa, Rabu, Kemis ke Pleset lagi Jumatnya satu lagi terus tiga bulan baru lulus oh jadi ada perbaikan nih ya perbaikan mulai dari sholat kenapa dari sholat? oh yang pertama kali ditanya dia, di sini nih Ini orang bertapa mau masuk surga, ada yang ditanya. Apa ditanya? Allah Rasul s.a.w. Ina awalama yuhasabu min yaum al-kiamati min ibadihi min amali salat Bahwa muslim. Di koran enggak ada ini. Sesungguhnya amalan pertama kali diperiksa atas kamu di hari kiamat. Atas orang hamba adalah salatnya. Orang yang meninggal jam 5 sore belum asar. Kira-kira masalah enggak tuh? Hah? Masalah loh itu loh ya. ada suhuf sahuh, pojokan yang orang lalai dari waktu sholat, saya taunya 10 tahun lalu ini masyaAllah. jadi serem orang yang meninggal jam 11 malam tapi belum sholat isya, ada tempatnya itu khusus nanti serem gak tuh? kan kita selama ini selamat terus ya, ntar aja ntar aja masih selamat ya oh sekarang kita siap, mari kita ganti reformasi sholat kepada Allah, itu yang akan menurunkan kebaikan kepada kita, satu segi waktu Waktu itu saking nggak boleh mundur disediakan yang namanya sholat isyarat. Bela pernah dengar loh, Rasul sholat di atas unta. Cuaca buruk tayamum tidak ada gerak tidak ada kiblat sampai baru diulang. Kita kena macet di depan ini kan suka ya, azaz bapak, udah mau kemana nih? Nggak bisa ke masjid kan? Tayamum bisa sambil nyetir tuh. Nah, kalau kita habis abis sholat kelar kan nggak tahu ketiban pohon apa enggak kan nggak tahu ya ada nggak ketiban pohon <guluh> saya baru nerangin ke dia di permata hijau tuh ada billboard rubuh ubah oh ya nah yang keti yang ketibannya pakai motor kan meninggal itu udah sholat belum tu orangnya pikiran saya gitu belulu sekarang karena ada yang ditanya itu selama lamanya lo di sana lo ya makanya sekarang kita dikasih uh, cara gak usah digerakin, nggak ada gerakan nggak ada kiblat, yang dibacanya yang wajib aja, jadi misalnya salat asar, eh maghrib deh biasanya gitu ya, maghrib yang dibacanya apa? takbiratul ikhram, Allahu Akbar kemudian al-fatihah ruku, sujud tahiyat awal nggak usah, hukumnya sunat langsung tahiyat akhir, tapi rakatnya tetap tiga, tuh, kan kalau tahu ilmunya enak, sampai rumah masih ada baru salat diulangi, disempurnakan habis sudah dicatat kan enak Ya, enggak usah gerak. Kalau gerak-gerak pasti nabrak, soalnya lagi mobil. Allahu akbar, gitu kan ya. Sambil Allah, sambil jedul kan bisa nabrak ya. Oh, enggak usah gerak. Cuma yang wajibnya aja yang dibaca. Salat. Itu satu. Boleh enggak boleh mundur pakai salat isyarat ya. Tayamum. Bisa ke apa? Pelataran mobil bisa ke baju, enggak usah tanah beneran, enggak usah ya. Tanah halus. Nah, sekarang saking enggak boleh itu ada salat itu. Sekarang boleh mundur toleransi dari Allah melalui hadis tiga, yang satu pendapat ulama awalud fikih prioritas satu, boleh mundur tolamul ilmi fillahi wa rasul, pengajian boleh mundur katanya mundur 15 menit, gitu boleh, tapi ada perihtilah, katanya Isa aja yang boleh mundur, itu musyawarah ya jadi musyawarah paling bagus yang kedua, aldara roti dan gawat, apa misalnya? ada tabrakan, ada kebakaran, gempa teroris kayak kemarin tuh nah itu boleh mundur tuh kalau yang kacau yang ketiga, to'amah nih bapak ibu membuka ini, ini mau makan nih ya mau makan, dibuka azan makan dulu, kata Rasul tuh, enak, sudah tahu ada yungunya jadi ada utur. ini kan kita bicara jalur cepat nih Jadi kan dibilangin harus tight semuanya. Nah ini makan makan dulu sampai habis. Tapi ini accident nggak boleh tiap hari ini. Ya sengaja maksudnya baru gitu ya. Nah itu yang keempat pikir prioritas manfaat mudarat. Misalnya kasir nunggu kan harus gantian tuh ya. Misalnya teller bank harus gantian itu nggak bisa. Semuanya nggak bisa break semuanya ke. saya polisi mana tuh mana dipindahin tertu, tuh ya sholat beri semua apalagi gak bisa, aturan kita belum bisa sampai segitu gantian atau misalnya manfaat mudoro tuh dokter bedah saya ditinggalin gimana tuh azan mati, Kasiannya beresin dulu sampai habis gitu ya karena orang-orang yang masuk surga tanpa hisat, itu lagi ngangkat canggul saya baca di dalam riwayat mereka yang sahih Baru ngangkat pacul, Bilala dan Allah dilemparin paculnya lari dia Itu orang-orang yang masuk Surga tanpa hisap, menembar satukan Allah Nah makanya Dalam soal waktu ini, ada hadis Ada Qurannya, di Qurannya Apabila kamu lebih mencintai yang lain-lain Ini, apa namanya Atau bah Ayat ke 24 24 Kulinkana abah ukum ba abna ukum ba ikhwan ukum ba asbab ukum ba asyirat ukum ba amwal unik terah temu ha watijarat untak wa masakin itak Ahaba ilai kuminallahih wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarobasuyatillah. Wallahu la ya hadil kaum alfasik. Katakanlah jika bapa bapamu, anak anakmu, saudara saudaramu, pasangan hidupmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan Perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya Dan rumah-rumah tempat tinggalan kamu sukai Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya Serta berjihad di jalannya Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik Apabila bapak, including ibu, anak, saudara, teman, harta, bisnis kamu Rumah kami kamu cintai Ternyata itu ada delapan, empat dijalanin udah dikasih sama Allah tuh. Mulai dari belakang yang paling gampang, rumah dan isinya. Apa isi rumah yang suka mengganggu azan salat Tuh udah tahu musuhnya TV ya. Soalnya kita kalau lagi nonton TV, azan, oh warna, ini nih. Kalau kita diam datang setan tuh. Setan tuh ngecita kapan ngulus Bukan bilang jangan sholat. Bukan begitu, Pak. Tunggu iklan, Pak. Tunggu iklan. Tunggu iklan, Pak. Nah, supaya telat, supaya telat gitu. Rumah. Apalagi? Nih. istri saya baru aja setahun tuh. Bangun tidur. Udah pasti bangun kan? Umur 48 kan? Ya, bangun. Sekarang udah mendingan. Tadinya apa? Begitu bangun, update dulu dia. Ketemu dia tuh. Allah, wakbar bangun jam tiga ngupdate ngupdate ngapain juga ya saya bilang tuh. Ah itu lah. Sekarang udah enggak, Sekarang udah enggak. Kemarin ini ya Allah ya. Jadi kelamaan gitu setan masuk, udah jadi nggak jadi itu salatnya tuh ya. Nah jadi kita lihat, oh satu isi rumah. Yang kedua ada teman, ada saudara datang ke kita, kita mau salat. Dulu kan suka nggak enak ya, ngobrol dulu. Sekarang coba kita fight. Ini saya nyobain loh. Kalau dia uh, Islam kita ajak sholat. Kalau orang yang nggak sholat atau bukan Muslim tunggu bentar gua sholat dulu. Hmm. Ini baru dibuka pintu hidayah ya teman atau saudara. Kemudian dijarah uh, bisnis. Sekarang nih kalau meeting misalnya bu, nah, tapi untung ibunda nya ini, ya bikin pengajian. Coba kalau yang nggak gimana tuh? Ya alhamdulillah udah bisa begitu. Sehingga kalau kita di posisi anak buah tinggal bilang gimana? kalau uh, leader gampang, Mari kita sholat dulu wah, dibuka pintu hidayah tuh. ini kalau anak buah gimana nih oh, minta izin berani nggak? saya boleh sholat duhur gak boleh, udah tetap dibuka pintu hidayah, kenapa udah berani, jihad ini jihad tuh begini, bukan bom diliri ya. jihad nih kejauhan nih kemarin tuh untuk menjaga salat aja jihad loh saya diujinya apa uak saya yang galak banget datang dulu tahun 98 kan belum musim ke masjid lima waktu tuh saya mau berangkat, saya sering tuh ajan sendiri, komat sendiri, gak ada orang, subuh loh di masjid tuh tapi teman saya bilang dari pertantum antum sendiri ribuan malaikat ikut, wah rada tenang dikasih tahu tuh sholat, komat, gak ada orang juga soalnya spesialis maghrib doang itu masjidnya lain-lain waktu sepi, gak ada orang, kosong malahan dari situ mukanya jadi saya pertama kali tuh mau sholat duhur yang datang kua saya kamu tuh tambah aneh aja jadi orang kenapa? mau sholat duhur ini bukan hari jumatnya hari selasa gitu katanya. oh dulu kan cuma jumatan doang ramainya tahun 98 tapi saya kabur aja bentar aja bentar tunggu kabur bikin aturan sendiri itu malah bikinnya saya ngikutin rasul itu ternyata benar kejaga waktu sholat Empat itu juga dikasih apa itu? isi rumah teman datang atau saudara datang atau pekerjaan kita bisa kalahin dikasih lo itu loh. cinta masjidnya dikasih cinta salat kan sekarang cinta salat kebanyakan pokoknya gua udah salat menggugurkan kewajiban lo ya kenapa nih oh satu lagi nih sekarang selain waktu udah ya sekarang Rasul kalau salat kan awal waktu udah habis Rasul yang kalau salat paham nggak yang diucapkan paham kenapa paham Ya, karena dia ngelamun pakai bahasa Arab. Ngomong salat bahasa Arab, enak kita ngelamun pakai bahasa apa? Nah itu masalah. Mak kita kita cek coba, yang paham sama enggak banyak mana ya. Yang wajibnya aja. Allah Akbar apa artinya? Nanti salat begitu tuh, masukin sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arhamani rahim. Nalekiyomidin. Tu Amin apa? Romana walakalham. Sami Allahu Limaan sudah diam semua sini. Ada Jin dua loh yang datang loh, ya satu Korin satu Honzat. Kalau salat jamaah aman yang diincar imamnya. Kalau sendiri nah datang dia tuh tiap dua rakat pertama. Yang satu Korin yang bikin orang tidak bisa naik, tidak bisa tidak ada progres. Loa bagban. Boleh maktabi ada imam atau ini yang salat sendiri ya. dia datang tuh. In apa in? In tahu in kalau padahal udah tadi tuh ya. rakat kedua kulhu kulhu wallahu. Itu terus tuh tuhak Akhirnya kalau itu terus onen-onen ngelamun enggak? otomatik ngelamun baru dipanggil tuh si Hansa pengirim berita tuh. Lagi salat email belum dikirim tuh, ya ingat ya. Duit arisan salah tuh ingat ya. Begitu sujud, bangun, mau. Ini sujud pertama apa kedua gue ya gitu ya. Sudah begitu enggak? Sudah sujud, duduk ni rabih pir. Dia apa tahiyat ya gitu Berdiri rakaat ketiga apa keempat begitu ya. Itu hasil kerja korin sama khanjap, udah dibilangin tuh. Nah, sekarang kita minimais masalah. Yang kedua ya, tadi kan awal waktu. Yang kedua, salat tidak sah tanpa bacaan. jadi mulai nanti sholat bismillah sampai amin itu kita belajar dulu masukin ke sini, nanti yang lainnya datang supaya enggak ngelamun sholatnya sehari itu kalau sholat sendiri jangan ada yang diulang, coba bisa enggak? itu suratnya makanya ada di hadis marfu orang yang hafal 10 surat terakhir ada titik aman pertama itu anas apa falak kulhu dan idaja kafirun kinatu ina araital quraisy alfil ini titik awan pertama ini yang belum 10 baik-baik tuh belajar udah dibilangin loh udah dibilangin loh di hadis 10 ya belajar masuk-masuk bukan urusan kita tapi kita lagi belajar ini enggak masuk-masuk wa laqulihum azil masuk-masuk udah 3 bulan nih ya jadi kita cuman usaha yang menentukannya siapa nah, makanya orang ini orang yang berusaha itu dilihat sama Allah hasilnya nggak dilihat dia hukum nyeri apa orang yang membaca Quran terbata-bata pahalanya dua kali lipat dari yang lancar bukan enak tuh tapi di sini ada message yang implisiit kalau setahun terbata-bata melulu berarti apa tuh, <tuh> nggak Istiqomah dia berarti bacanya. Ya, nah, jadi perbaikan sholat oleh oleh pertemuan kita coba tiga hari Bapak bisa nggak nggak tahu kapan terserah lah awal waktu berjamaah ya bisa gantian rukshohnya tadi sudah waktu al-fatihahnya diterjemah suratnya jangan diulang ya paling tidak jamaah paling tidak jamaah ya Allah itu kan maha tahu tolong bedakan antara kepepet sama malas beda ya. ada waktu tapi malas gitu kan lainnya ini Allah yang menilai nanti lihat dari satu ini jangan ngomongin yang lain dulu Fikih jangan diomongin jari ini kemana disuruh gini gini ini banyak sekarang ustadz jadi-jadian banyak ini, kalau nggak gini di nggak diterima sholat inna lilai kata. siapa itu, kita belajar 10 imam loh, macam-macam loh ini ada yang begini, ada yang begini ada yang muter tuh ya, pokoknya telunjuk saudara kita, itu aja udah ya, pakaian boleh ditutup pakai apa boleh pakai celana panjang sarung gamis boleh warna paling syar'i apa alpit putih hitam boleh batik boleh tak masalah hijab syar'i warna apa putih juga sama tu tapi ingat hitam tidak syar'i ini banyak yang ustazah bilang syar'i hadisnya apa hadisnya bilang apa Azwaj, hitam itu Urf, kebiasaan, akhwat, ansor Pelempuan ansor, bajunya hitam Kalau keluar kayak Burung gagak Eh, datang ke sini bikin hukum sendiri ya Hitam tuh gak apa, hitam gak lebih baik dari pink loh Jamah saya pada bikin hitam kan, udah bu ya Banyak ustaz, saya udah bikin tiga Eh, gak apa-apa, kenapa Hitam boleh, pakai pink boleh, pakai putih Satu, dalilnya apa Innalaha yang duruna ila suariku sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa penampilan kamu dengan dalil ini udah putus tuh mau hitam putih mau kembang-kembang polkadot macan segala macam ya ya udah bikin tiga hitam enggak masalah hitam pakai hitam tuh tiga manfaat satu kotor enggak ketahuan dua agak kurusan dikit kalau pakai hitam kan ya yang ketiga mukanya agak pertian kalau pakai hitam gitu kan realistis semua Islam itu ya, jadi jangan takut. Tapi kita ingat wali kuli jatuh amilu. Ada kelasnya orang, nggak sama pak, nggak bisa di general sekarang. Sekarang banyak yang bikin hukum sendiri. Nggak ada sertifikasi siapa jadi ustad, siapa aja punya jenggot jadi ustad boleh. Pakai hijab sebulan jadi ustad aja. Bikin pusing ini yang begini ini. Selfie haram, Allahuakbar, subhanahu kan gimana tuh? Haram buat siapa? Nah, ada nggak saudara ibu yang ketutup semua ada nggak? Di Arab ada ya pakai borgol ada yang matanya kelihatan ada ada ada yang pakai begini tapi pakai kasur nyamuk ada lagi gitu ya ada yang kayak ibu ini ketutup pakai daleman, tuh ada yang ditempelkin doang gitu rambutnya diponi dikit gitu kan ya. ada yang turun naik turun naik itu level itu nggak boleh dimarah-marahin itu ada yang bawa doang cuma dibawa doang tuh pas minanya nggak dipakai ada nggak apa-apa allah nggak lihat itu Tapi nanti kalau udah dari sini kalau ibu ibu bapak jalanin PR ini ada peningkatan pasti. Kenapa? Karena ini disuplai sama Al Fatih Al Ya. Ya, jadi yang nggak boleh selfie itu kalau udah mukanya ditutup. Mau ngapain coba udah ditutup. Cis cis, ngapain cis cis Udah enggak ketahuan tuh gigi nongol apa lidah nongol enggak ketahuan kan? Nah, inilah haramnya di sebelah mana? Ketika nggak belajar banyak menjenderal hukum. jadi Islam itu jadi rahmatan lil alamin kalau kita ke dalam. Kami selebih warna apa? Putih, baju putih, topi sekarang Pak, apa Dalilnya cuma bilang begini, tutup kepalamu supaya setan tidak bisa masuk dari ubun-ubun kamu. Enggak ada hukumnya. Kalau hukum itu seperti gini loh. Kutiba alaikumusiyam diwajibkan diwajibkan atas kamu puasa. Nah, itu baru wajib. Jadi sekarang karena tidak ada status hukum, tidak ada perintah bentuk boleh apa aja. Tapi dalam koridor Uh, apa kewajaran tapi tetap warna paling bagus apa putih tuh bapak paling bagus tuh putih ya tapi sekarang wajar pakai itu wajar pakai ini wajar nggak salat ya wajar putih tapi helm gimana tuh helm helm putih itu mau salat pakai helm gimana tuh lalu kita suruh buka pak, buka pak gitu ya ah isinya Islam tuh bisa coloring kalau kita paham Islam ini bisa begini ini apa nih rupa apa nih ak tulis ini, ak tulis besar tadi ak cetak ini, ak kecil ini, at yahoo itu lo, ak keong tuh tuh. itu bisa nggak? Saya ngelihat orang semuanya sekarang enak-enak aja ada teman saya yang sesak nafas dulu tuh orang tuh salah, salah capek hidupnya begitu tuh, ya karena dia tahunya A satu doang, makanya simple n kalau belajar alfabet A sampai Z, jangan sampai G H B C D E F G berhenti dia. Nanti keluar M dia bilang bedah tuh. Ya? Nah jadi sekarang saya cut kita cut dulu hati kita dengan salat Jangan ngomongin naiknya bagaimana jarinya gini udah. Apa tadi? Waktu alfa th nya terjemah, suratnya diusahakan. Kalau yang cuma tahu tiga ya nggak apa-apalah. Cuma yang udah punya udah tahu tapi nggak dipakai kita pakai tuh. Ya silakan ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Salam. Pertanyaan saya satu aja Pak. Bagaimana untuk Mengajak yang di rumah nih? Yang kedua berarti kan anak sama istri, biar mau solat jamaah nih Pak. Ini kadang-kadang rada susah-susah gampang nih. Kalau enggak ada pengajian khusus, biasa kita akhirnya sendirian aja nih solatnya Pak Ustaz. Okay kerap ada tips-tipsnya enggak? Mas. Masih. Assalamualaikum warahmatullah. Alaykumsalam. saya dulu ya ketika orang belum paham suaminya ke masjid istrinya di rumah aman anak-anak istrinya bisa bilang anak aja dia 27 kita satu gitu kan ya padahal sebaik-baiknya laki-laki sholat di sebaik-baiknya perempuan di kamarnya dengan dalil mufasir bilang karena sama-sama kata-kata khairi Jadi ibu-ibu kalau sholat di rumah pas azan udah bisa jadah itu pahalanya sama-samain ke masjid sama berdasarkan kata-kata khairi itu satu status hukumnya ya supaya gampang ajak sholat nih nah sekarang kata rasulullah pak ibda bin absi mulai dari diri kamu dulu nah sekarang bapak lulusin dulu pr tadi itu nanti ngomong gampang loh saya udah udah gitu udah kan saya sholat salat buat 40 Anak saya umur 16 tuh, gampang gak tuh SMA? Aduh, sebil hal, saya contohin dulu saya sholat, udah dia lihat sholat terus saya baru ngomong, kak, aku ajarin sholat yuk. Kamu udah lihat saya sholat kan? Udah. Apa dia bilang? Aku sholatnya umur 40 aja nanti kayak habis gitu. Langsung di otak saya ini nyampe kan anak 40, 35 check out gimana ya dia. Oh, saya tanya ke teman saya di Perth, kenapa anak saya gini ya? Gak ada yang mood, gak ada yang sukar buat Allah. mulai dari antum, atau paling kurang sama Allah apa yang kurang ya, oh tahajud tahajud di dalam hati kita udah tahu. berapa yang paling bagus 8 ditambah 3 wicet jadi berapa Enggak ada satupun orang yang bilang tahajud paling bagus, 2 tuh enggak ada tapi masalahnya bapak ibu banyakan 11, banyakan 2 oh udah masalah lagi tuh. oh saya kadang-kadang 2, 4, 11 perak dulu, begitu kan gas katanya 11 11 11 berapa hari nih sembilan hari ya sembilan hari anak saya saya ajak buka pintu mau jumatan masuk itu satu keluarga kegiar itu anak keras kepala soalnya oh dibantuin Allah kalau kita udah taat dibilangin ini dulu uh so, saya ngomong sepuluh tiga ratus ngomongnya capek banget dong waduh, wahilah ya ternyata bisa dirobak sama Allah cuman kita dikasih ikhtiar apa dalilnya supaya nggak cerewet kan ada ya, itu ya. sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar itu pak, kamar saya itu pak sampai pakai soundproof loh gak ada kedap kalau marah soalnya lama berhentinya nah. belum masih 20 menit lagi jadi setelah saya tulis substansi dari ayat tadi tapi saya tulisnya berdasarkan makomnya dia saya tulisnya begini yang diam bersama Allah yang ngomong melulu bersama setan itu kan sama tuh dia baca langsung keluar lagi langsung keluar saya suruh tahajud, tahajud, tahajud jadi enggak terewet sekarang Alhamdulillah Ya, jadi bisa diropah semuanya bapak mau jalur cepat, ibu jalur cepat gampang nanti tahajud berapa paling bagus Tapi tiga hari. Sebelas, sebelas, sebelas. Coba deh, nggak bakal bisa pasti deh. Setan dateng soalnya kalau udah begitu loh. Kemarin udah sebelas. Sekarang dua aja. Besok banyak meeting, banyak urusan. Nah iya. Sebelas, sebelas, sebelas. Beres semuanya tuh. Ternyata subhanallah. Ya, begini loh ya. Yaudah aja. Ibu-ibunya ada tanya? Alhamdulillah. Ya, uh, saya mau tanya Pak uh, uh, dalam menjal dalam menjalankan ibadah uh, kadang saya kurang bisa istiqomah gitu. Mungkin ada tips supaya bisa istiqomah. Jadi kadang uh, iman iman tuh pas lagi bagus baik naik itu gampang kan ibadah, tapi Uh, turun itu sulit uh, uh, apa namanya uh, effort uh, melakukan ibadah. Gitu. Ini Bapak, Mi, kalau dilihat modelannya pasti nggak ancur-ancur banget kayak gue kan Mi, ya. Baik ini orang, nggak susah sebenarnya. Saya malah susah loh fight sih. Jadi gini, kebaikan nggak pernah datang sendiri kan, harus fight kan. Nah saya itu memaksakan untuk tiga hari bisa taat Ternyata setelah lulus Bukan mau berhenti Enggak membuat nggak begitu salah Kayak gini deh Bapak tadi sholat subuh enggak? Sholat Subuh Kemarin Kemarinnya lagi Kalau enggak sholat subuh gimana rasanya? Enggak enak dia Udah tiga kali Coba lagi kelas 3 SMA dulu enggak salah tunggu masalah enggak tuh. Enggak masalah ya dulu ya. Oh, dulu salat bolong-bolong-bolong salat enggak dikasih tuh. Tapi udah salat-salat-salat wah, baru dalilnya ada. Nang jaa bil hasanati falahu amsalia. Barang siapa membawa amal baik, aku kalikan sepuluh Jadi coy, istri sembang satu paksain tiga hari dulu. Paksaid. Ya, begitu ada setan nggak enak cepet takut tu. Paksain tadi kan ada disebutin, paksain jatuh bangun jatuh bangun. Nah ini pintu hidayah dibuka nanti. Ya, nggak bisa jadi minta, ya Allah berilah hidayah. Tapi diam aja tu nggak bisa. Ya, itu tu. Ya, kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan semua keluarga besar C ini dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dilipahkan rahmat Allah Subhanahu Wataala. Robana atina miladungka rahmah wahai elena min amrida roshada. Ya Allah rahmati kami semua yang hadir di sini dan beri pelajaran keluar dari setiap kesulitan kami. Allah meras ala kalbu wal tuka wal afal fa wal Ya Allah Anugerahi kami dengan hidayahmu, kesyakatan kehati-hatian dan kekayaan yang hakiki. Rabana hablana min azwa jina, wazuriatina kurtaayun wajallil mutakina imama. Ya Tuhan kami Anugerahi kami dengan pasangan hidup dan anak-anak yang menyejukkan hati kami dan jadikan kami menjadi orang yang imam orang-orang bertakwa. La hawla wala quwwata illa billah subhana kallohu ma bihadika asyhadu alla ilaha wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh